Aku siap jadi selera hatimu Walaupun hati ini sakit Alah Ya mesti no Kono no dekengane pusat Ya ramampu Tau bosku